Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Amma ba'd Aamiin. Aamiin. hadirin Aamiin. Ah sekalian Rahimani wa rahimakumullah Aamiin. adanya Aamiin. segala sesuatu Bermula dari pemikiran Bermula dari pemahaman Bermula dari keyakinan Maka seperti yang telah dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Zaid Al-Madkali Rahimahullahu Ta'ala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 Kita ambil beberapa cuplikan dalam kitab Zilalul Quran tafsir Sayyid Qutb di juz 4 2122. Sayyid Qutb katakan innahu laisa ala wajhil ard al yaum daulatun muslimah wala mujtamaun muslim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 kaidah ta'amul vihi ashariat Allah wal fikul Islami, yang mana kaidah ta'amul muamalahnya adalah syariat Allah dan fikih Islami. Ini terbaca kan? Orang membaca. Oh, dan ini dari tokohnya, dari imamnya yang mereka gelari sebagai mujaddid, tokoh pembaharuan. Masya Allah. Tidak ada negeri Muslim. Semua negeri yang ada di muka bumi kafir. Taib masyarakat yang dia hidup di tengah-tengah mereka. Syeikh Qutb juga katakan di muka bumi semuanya. Kamu mau menginjak kakimu di mana? Tidak ada masyarakat Muslim yang ada kufar semuanya.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 tidak didapati umat islam musyikian banyak ini yang sholat lima waktu puasa, romdan, umroh, haji masya Allah, jumat ayat dan, dan, dan, dan, dan yang lainnya halakotul quran, anak-anak ngaji, hafalan juz amma, alih di disuruh-suruh, dilanggar-langgar di desa-desa, di pelosok-pelosok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 Manusia menyembah manusia, menyembah para penguasanya, arahnya ke para pemimpin pemerintah ini. Wa ilah jauhil adzian, wana kasat an la ilaha ilallah. Agama mereka sudah menyimpang, la ilaha ilallah mereka sudah mereka tinggalkan jauh.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 Ya, Tiap waktu, lima waktu Adhan mereka Dalam adhan kan mereka kumandangkan Ashadu alla ilaha illallah Ashadu alla ilaha illallah Gak ada artinya itu Mereka telah murtad Kufar Sudah bukan muslim Hatta walaupun mereka adhan Diulang-ulang Dalam adhannya lima kali Sehari la ilaha illallah Percuma Takfir Pengkafiran Kepada masyarakat dan muslimin Secara menyeluruh Yang seperti ini bukan radikalisme Doktrin ajaran semacam ini bukan ekstrim Bukan hulu Hulu dalam takfir Radikal dalam takfir Dalam pengkafiran Gegaba dan luar biasa gegabanya Ekstrim sekali dibaca, diajarkan. Dan yang semacam ini, ditekankan lagi oleh Sayyid Kutub, seperti di halaman 1451, di jilid 3, di lal Quran masih semua ini, bagaimana panjang omongannya, ringkasnya saja,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 Untuk melawan pemerintahnya, memberontak, kudeta, demo dan lain sebagainya. Memang itu yang dicekokkan, ngerti dicekoi ya, kayak laiknya jamu kalau ke anak kecil, nggak mau minum dipaksa untuk masuk, dicekoi kepada mereka ini akidahnya ini masyarakatmu kufar bukan muslim, nggak ada umat Islam di bumi ini, kalau kamu perangi mereka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 Akidah mereka yang dipertaruhkan. Diadalah istimaiya. Dia punya kitab adalah istimaiya. Keadilan sosial. Di alaman 210. Saya tutup katakan harus difahami. bahwasanya.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 Maka akidahmu gak ada artinya. Akidahmu gak ada gunanya kalau kamu tidak ikut dalam revolusi. Tidak memberontak percuma akidahmu. Gak punya nyawa. Doktrin. Nah. Dan eh, pemikiran Said Qutub seperti ini diakui oleh pembesar-besar ekhwan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 seperti yang dia katakan Dalam al-madkhal ila da'watil ikhwan Bahwasanya Ikhwan muslimin Dia bicara tentang gerakan dia Dan konsep ikhwan muslimin Mendukung Dan membenarkan Uslub Artinya cara-cara unh Cara-cara Anarkisme, kekerasan Harus memang dilakukan Untuk merubah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 jangan kamu tinggalkan, harus puasa Ramadan, zakat, kalau sampai ini sobnya, haji, ini syahadat, tauhid dipentingkan sekali, harus dijaga sedemikian rupa tak boleh ditinggal, gak boleh, namanya rokun nah, kekuasaan dan pemerintahan Hasan al-Banna jadikan rokun dalam Islam, berarti tidak boleh ditinggalkan <tuh> tidak boleh dilupakan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 dari pemimpin-pemimpinnya yang sesat. Di Rosail pula atau Majmu' Rosail halaman 178, Al-Banna juga katakan wal ikhwanul muslimun dan kami Ikhwan Muslimin li hadza yaj'aluna fikratil khilafa wal amali i'adatitha kami Ikhwan Muslimin menjadikan masalah khilafah kekuasaan pemerintahan dan amalan kami, gerakan kami untuk bisa mengembalikan khilafah ke tangan kami, ke tangan keluarga muslimin tentunya berusaha dan berambisi bagaimana itu bisa kembali dan kami yang pegang firrosimin hajina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 Bicara yang ilmiah Sumber radikalisme ini Bermula dari mereka Ikhwan muslimin Dan tokoh-tokoh mereka Utamanya Said Putub Makanya disebutkan gerakan mereka ini Gerakan Qutbiyah Sururian Penanaman radikalisme ada Dan sangat mendasar dalam tulisan-tulisan mereka Itu pula Yang disebutkan Oleh Sa'id Hawa Pembesar ikhwan muslim Dalam madhal ila dakwati l'ikwan Di halaman 14 Alam harus tahu Kata Sa'id Hawa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 akan dikudeta, akan diperontak, dan itu dia tahu dia orang dalam kok. Gak heran kemudian kalau dia pegangi mereka, penjara, dihukum, sebagainya dihukum mati. Dia faham satu persatu siapa orangnya. Dan apa tujuan mereka, apa mau mereka.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 Hassan Al-Banna mengatakan bahwasannya Ikhwan mendukung segala macam cara Unf Segala macam cara anarkisme Untuk sampai ke tujuannya Sayyid Qutb mengatakan pula bahwa Pemberontakan itu nyawa Akhidat Islam Tidak ada gunanya akhidamu kalau tidak ada nyawanya Pemberontakan kudeta, Pemerintah yang jadi sasaran Setelah sebelumnya sudah ditanamkan pemerintahnya kafir. Gak ada negeri muslim. Gak ada masyarakat muslim. Bunuh, mati kan. apa-apa, gak, gak dosa. Gak ada orang muslim lagi sudah. Adhan mereka ilai-ilai rawa. -ilai -ilai, gak ada. Cuma murtad semua umat ini. Sehingga dengan leluasa mereka. Bisa mengomando dan menggerakkan bawahan-bawahannya. Khabif.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 yang pertama adalah kejahilan Jahil Tidak mengerti apa itu kebenaran Apa itu al-haq Man hajil haq Man hum ahlul haq Man hum sunnah Tidak paham Jahil, miskin Banyak Yang karena ini Menganggap mereka ini mujahidin Mereka ini masya Masya Allah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 Nah, kalau dekat mereka akan tahu belang-belang dan borok-boroknya ikhwan muslimin, akan tahu umat ini akan melek mengetahui kesesatan-kesesatan mereka hanya harus dikat tutup. Oh ulama itu cuma ngerti had dan nifas, oh ulama itu nggak ngerti kontemporer, ulama itu nggak faham tentang makar Yahudi Zionis internasional seperti apa. Mereka hanya ngaji kitab Hanya ilmu akidah fikih yang mereka bahas Gak ngerti kekinian, gak ngerti politik Nah kita butuh Orang-orang yang paham dan seterusnya Digambarkan ulama itu kolot Orang-orang terbelakang badui Gak paham apa yang terjadi Sehingga umat ini risi, cegah untuk mau dekat Untuk mau percaya kepada para ulamanya mereka lakukan itu sengaja memang makar tadi karena mereka takut terbongkar gedoknya siapa mereka. Para ulama lah yang membongkar dan membantah. Ya. Yang keempat. Lemahnya akidah terutama akidatul wala wal bara. Pemaham tak ah, faham siapa yang pantas mendapat wala, dia berikan loyalitas padanya, dia cintai, dia bela, dia muliakan. Siapa pula yang diarus antipati kepadanya, dia benci, dia tinggalkan, dia tahdi. Padahal ini benteng, wala walbarok. Jika saja difahami dan diamalkan dengan benar, benteng kokoh bagi umat ini.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 Dulu zaman Bosnia-Serbia. Nah, di sana mereka mendulang takfir. Mengambil banyak pemikiran-pemikiran takfir dari tokoh-tokoh mereka. Kumpul di sana. Pulang-pulang bawa oleh-oleh pengrusakan ini. Yang keenam. Lemahnya tarbiah dari para orang tua.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 nanti duer mati bom bunuh diri wa ilah apa nangisnya ada apa kamu tangisi dia ditentukan jalannya sendiri faham mana yang baik mana yang jelek rasakan itu tahu sendiri nah, orang tua tidak tanggung jawab tidak memberikan terbia yang baik tidak diarahkan anaknya harus diselektif diajari milih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 Makanya orang tua pun berperan untuk mengarahkan. Awas, gak boleh kamu deket-deket sama fulan, bahaya pemikirannya gini-gini. Berteman kamu sama fulan, itu orang baik. Ngajari ilmu, akhlak, akidah yang benar. gini gini Dari pertemanan. Terpengaruh ini hamba Allah miskin ini. Temannya ngojok-ngojok, ini, ngisi ini-ini, itu begini-begini. Terpengaruh dengan temannya. Terseret Dari pertemanan Tapi teman-teman yang Sayik Teman-teman yang jelek Yang sesat Yang kedelapan Adanya intima Kepada jamaat dan firq yang ada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 kasus-kasus buah, qawaidul arba'ah, kitab tauhid, wasithiyah, hamawiyah dan kitab-kitab akidah yang lain. Karena para imam-imam yang makruf, itu yang memproteksi kamu badallah. Setelah Allah melindungi umat ini dari kesesatan setan mereka. Tahu akidah, faham mana yang hak mana yang batin, mengerti ilmu. Yang gampang dipengaruhi ya, orang jahil enggak paham ilmu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 adalah kajian-kajian harian Antum bersama As-Satidha Antum Ustaz-Ustaz Antum yang ada di daerah Antum masing-masing itu yang lebih utama kesabaran Antum untuk datang di majlis, belajar tafsir, akidah, hadith akhlak dan yang lainnya tiap hari itu yang lebih utama ini cuma refreshing aja ya Allah, daurah sebulan sekali, dua bulan sekali kita sebut demikian karena terkadang sebagian dari ikhwah semangat kalau datangi daurau. Atap pekerjaan dia tinggal. Zawullah khair. Manfaat insyaAllah. Tapi yang sangat disayangkan hariannya ini. malas Untuk mendatangi majelis ilmu. Mendatangi para ustaz yang mengajarkan ilmu badannya. Al-muhim. Ini yang kedua, yang ketiga dengan rujuk kepada para ulama ulama rabbaniin, para masyayikh, masyayikh sunnah. Mereka adalah simamul aman. Sabuk pengaman bagi umat ini. Selamat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 kekerasan bukan dengan celaan dan caci makian Islam itu mulia samha hanifiyah dan yang terakhir untuk tidak intimas agar kita terus menasehati dan mentahdir agar tidak ikut ikutan kelompok kelompok yang ada itu yang Rasul ingatkan waadazil Tilkal, virokoh, kundaha, hinggalkan semua kelompok-kelompok sempalan yang ada ini. Tidak usah ikut ikutan mereka. Jangan ikut hewan muslimin, jangan ikut jamaah tablik, jangan ikut jamaat hizbut tahrir, jangan ikut kutbia. Nah, kalau kamu ingin selamat, ingatkan anakmu, keluargamu, tetanggamu, masyarakatmu untuk tidak ikut ikutan mereka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 pertama tadi kita lupakan bahwasanya sebab termasuk besar orang terjebak dan masuk dalam jaringan mereka karena dipaksa diam nggak boleh bantah nggak boleh mentahdir orang ini banyak pobi dan alergi terhadap tahdid bantahan jangan bantah kamu bantah kamu pemecah belah umat kamu takdir, kamu Sukanya nudik dan nyalahkan orang lain Kelompok lain Kamu bicara terus, kamu disalahkan Tidak boleh, suruh diam Makanya solusinya Tidak boleh diam Harus bicara Harus bernasehat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 Kebakaran, alhamdulillah, Nsallallahu alaihi ala, terjadi. Ada sebabnya. Diteliti, diteliti itu percikan api, kongselating pertamanya, sampai jadi api besar. Kalau ya kebocoran di gas ini itu, ada sebabnya. Nah, Maka enggak boleh didiamkan. Sebahagian mereka bawa hadis yang sangat lemah, tidak ada.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 Tidak benar Barakallahu fikum nah. Yang batil Bukan sesuatu yang bisa dihargai Dan dihormati Pantasnya dihinakan Ditolak, dibantah, dibenci Yang dihormati itu alhak Dimuliakan Dijunjung tinggi, dicintai, dibela diperjuangkan, na'am itu yang benar, al-haq nah. ikhwati filah rahimani wa rahimakumullah tentunya beberapa uh, tanda yang nyata pada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 Tanpa kaedah, tanpa ilmu. Seperti saya tutup tadi. Tidak ada muslim. Alhamdulillah. Di dunia ini. Walau ada muslim. Ini yang pertama. Terutama. Kalau itu pemerintah. Lebih tajam lagi mereka. Tauhud. Tidak berhukum dengan hukum Allah. ini